Mau minta suaranya yang pernah ditipu ya Come on. Apa aku pernah Kurang banyak nih Saat tajna kao da Diciain aku soalnya aku pernah ditipu-tipu tuh sama si Doi, kita LDR tapi dia bilang, eh, eh, ya itulah ya nanti jadi curhat malah.